Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Medisi hari ini Jumat 1 Maret 2019 dibacakan Ardian Syah. Proyek Talut 21 miliar yang baru selesai dikerjakan mulai ambruk. Warga Lokop demo tolak aktivitas galian C di desa mereka. Dewan desa proyek arena MTQ ke-34 tingkat provinsi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang padirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengar di Radio Lawaser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Mukombae dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Budarlun talut jalan menuju desa Telurumbia dan Rantau Gedang kecamatan Singkil Aceh, Singkil runtuh di 2 titik. Talut jalan itu merupakan proyek senilai 21 miliar tahun 2018 lalu namun tidak tuntas lantaran pengerjaan keburu habis. Dari pantauan di lokasi talut jalan yang ambruk terjadi di dua titik. Masing-masing sepanjang 30 meter dan satu lagi talut ambruk sekitar 10 meter. Talut tersebut ambruk setelah diguyur hujan deras pada Kamis kemarin. Warga Rantau Gedang, Puka Dragon mengatakan talut sepanjang 30 meter ambruk ke dasar sungai sehingga material runtuh dan tidak terlihat lagi oleh pandangan mata. Sementara satu titik lagi runtuh ke arah jalan yang baru ditimbun. Talut tersebut memiliki tinggi 1 meter lebih yang dibangun sepanjang jalan sebelum dilakukan penimbunan. Pukak Dragon mengatakan selain ambruk, gini sebagian talut juga retak. Padahal proyek talut itu baru sekitar 2 bulan selesai dikerjakan namun sudah runtuh kembali. Ja, berharap PMK Pacesingkil segera memperbaiki talut yang ambruk. Sebelum puluhan warga Gampung Lokop, Kecamatan Serbaja di Ajo Timur menggelar unjuk rasa di sekitar lokasi pengambilan Galianci di Gampung setempat Jumat Siang. Aksi warga untuk menolak aktivitas Galianci yang dilakukan PT Medan Smart Jaya karena dapat menimbulkan abrasi dan merusak lingkungan, bahkan terjadi banjir bandang. Gesi Gampung Lokop Zainuddin mengatakan lokasi pengambilan material Galian C oleh PT MSJ terdapat di dua gampung yaitu ujung Karang dan Lokop. Warga tidak mengizinkan aktivitas Galian C dilakukan di desa mereka. Pasalnya saat ini sepanjang sisi kiri dan kanan tepi sungai Lokop yang melewati 8 gampung sudah terjadi abrasi. Sejumlah pepohonan juga telah dihanyutkan abrasi. Sementara itu, proyek manajer PT Medan Semat Jaya, Insinyur Ridwan Sam mengatakan perusahaannya telah mendapatkan izin aktivitas galian C di Kecamatan Serba Jadi. Izin usaha pertambangan IUP dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Aceh dikeluarkan pada 22 November 2018. Ridwan mengatakan material galian C yang diambil perusahaannya diolah di Gampung Bunin untuk pembangunan jalan perlalokop sampai ke perbatasan Gaya Luwes. Apabila terjadi abrasi yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaannya di lokasi tersebut, pihaknya siap bertanggung jawab. Darlun DPRK PD mendesak pemerintah setempat memacu pelaksanaan proyek sarana infrastruktur untuk Musabaka Telawati quran atau MTQ ke-34 tingkat Provinsi Aceh. Dikawatirkan jika tidak dipacu, maka event skala provinsi itu tidak bisa maksimal. Ketua Komisi CDPRK PD Dr. Andris Issa 5 mengatakan hingga saat ini belum ada gaung kemegahan MTQ ke 34 tingkat Provinsi Aceh karena pelaksanaan proyek sarana infrastruktur untuk event skala provinsi itu belum rampung dikerjakan. Jangan sampai pelaksana proyek baru memacu pekerjaan saat waktu tinggal sedikit. Di samping itu dalam sistem layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE yang bebas diakses siapa saja belum ada item proyek MTQ akan ditender. Namun, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman PD Muhammad Adam mengaku sedang mempersiapkan proses tender proyek untuk arena MTQ ke-34 tingkat Provinsi Aceh. Namun, ia menolak menjelaskan secara detail. Sudarlun areal peternakan seluas 4.166 hektar milik PMK Bener Meriah yang berada di wilayah Uber-Uber dan Belangpaku, kecamatan Mesidah, kini telah banyak dialih fungsikan oleh masyarakat sekitar menjadi lahan perkebunan, sehingga sering terjadi konflik dan pertikaian antara peternak dan pekebun. Pasalnya ada hewan ternak yang lepas dari kandang dan masuk ke dalam kebun. Kabah Hukum Sedaka bener Meriah, Edi Iwan Sah Putra, mengatakan saat ini terpantau sudah ada lima kelompok masyarakat yang telah menggarap perkebunan di lokasi peternakan milik Pemkap tersebut. Padahal dari Kanun nomor 5 2011, areal seluas 4.166 hektar milik Pemkap bener Meriah hanya diperuntukkan untuk peternakan. Untuk mencegah konflik antar warga, pihaknya telah menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat yang diduga telah melakukan penggarapan lahan. Dari hasil pertemuan hanya tiga kelompok masyarakat yang melakukan penggarapan bersedia menandatangani pernyataan untuk menarik diri dari areal khusus peternakan, selebihnya meminta waktu. Edi mengatakan lahan peternakan milik Pemkab itu tidak boleh dialih fungsikan untuk perkebunan. Jika masih terjadi maka akan dilayangkan surat teguran. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Zdarlun, harga cabai merah di Pidijaya mulai mahal, bahkan naik 100% dalam 2 pekan terakhir. Pedagang pengecer di pasar sebelumnya menjual Rp7.000 per kilogram, kini Rp14.000 per kilogram. Al Kardawi, selaku pedagang pengecer cabai di pusat pasar Kedilung Putu, Kecamatan Bandar Baru, mengatakan naiknya harga cabai merah dikarenakan pasokannya mulai menurun. Malahan hasil panen dari petani lokal saat ini terbatas. Justru cabai merah dari Pidijaya banyak dijual keluar kabupaten dengan harga yang lebih mahal. Menurutnya merosotnya hasil panen petani cabai menyusul dengan musim tanam padi rendengan. Sebab lahan persawahan yang sebelumnya digunakan untuk menanami tanaman muda seperti bawang, cabai, dan tomat dialihkan untuk menanami padi. Saat ini harga cabai merah berkisar Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp7.000 per kilogram. Jarlun Komisi Independen Pemilihan Kip Kota Langsa mulai melakukan pelipatan dan pensortiran kertas surat suara caleg pemilu 2019 secara bertahap untuk DPD, DPRA, DPRK, DPR RI. Selain surat suara caleg, Kip Kota Langsa juga mulai melakukan pelipatan surat suara untuk Pilpres 2019. Ketua Kip Kota Langsa, T. Faisal mengatakan pelipatan dan pensortiran kertas surat pemilu 2019 akan berlangsung 5 hari ke depan. Proses pelipatan dan pensortiran kertas surat suara pemilu 2019 melibatkan 180 warga yang dibagi dalam 6 kelompok. Selain melakukan pelipatan, mereka juga mengecek kondisi surat suara apakah dalam kondisi baik atau rusak. Pada hari pertama, pelipatan dan pensortiran ada ditemukan beberapa surat suara yang mengalami kerusakan. Seperti foto terkena noda berwarna, nomor atau gambar tidak jelas, robek dan lainnya. T. Faisal menambahkan proses pelipatan dan pensortiran surat suara diawasi aparat kepolisian, panwasdu Kota Langsa, dan juga seluruh komisioner maupun staf kip Kota Langsa. Dari Newsroom Seram Tanjung Permai, berita malam, Medisi Jumat 1 Maret 2019. Berita pagi Seram BFM bisa anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.srambfm.com Polidika Twitter at Sram BFM.